Oke. Okay. Oke, okay, selamat sore semuanya. Selamat sore menjelang malam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari Cimonata, uh, baru saja selesai latihan. Karena kita di otak kita ini isinya mm -hmm. dangdut, dulu-dulu. Ini coba bernostalgia lagunya lagu sok gitu. Betanya Sonata. Oh, uh, ini sama dulu. Eh judulnya Sonata yang indah. Oke. Okay. Oke, okay. kita okay. mulai ya. Mas noh itu 1, 2, 3, 4, 2, 3 and yeah. yeah. nya okay. कथा कथा कार